ブリス・ラうございます。はい。 Bikin pan, naik turun, naik turun, rupiah naik turun, naik turun, tau ya, c u m a dikasih lagi, tinggal rekomendasi ke hukum. Itu kan buang-buang banget, kenapa nggak cari p e r t a m a a Jadi periksa ke hukum. Jadi kalau masalah berantem di DPR itu sih, seluruh dunia juga ada kasus seperti itu. Cuman yang di sini itu pada kepentingan masing-masing, lihat, ya Mbak, mukanya tuh. Kayak yang dari KMS itu segala macam. Itu m u k a penuh-penuh ke kemarahan yang kayaknya. Itu banget, nggak, nggak, nggak mencerminkan rakyat. Bilangnya rakyat, sedangkan saya punya dua ratus pegawai, saya tanya tentang Pansus Santuri, mereka mau gak mau tahu, mereka cuma bilang yang penting, Pak, kita gampang cari makan, usaha Bapak bisa maju, kita juga sama-sama enak. Jadi orang gak pusingin itu Pansus, ya n g demo mah cuma dapat 25, w a l i m a malah kemarin sempat gak d a p e t Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Billy. Ibu Eli, selamat pagi.、Hai. ペレイボーレビロン・マルデカ・マルデ g パンディ a ジャスポテガ a アカチルコ・ a マラブ・ワクト・タン・カマリン・ a ミルディア・カラー・ガビ・サ e ガワティ・ナイグ・ボー・サンペカ・パンディア・ガバ a サナイグ・カロ・シファッド・ダン・カラク・ペレイ・ベ a パティ・トゥ・グリン・ラ・ポン・サ fiktif udah n プ・ a t a Ya nggak? Kita bukan memihak dari Partai Demokrat bukan? Saya lihat dari ambil kesimpulannya Bu ya Itu kan harus diselidiki sesuai dengan aturannya Dana mengalir LSN bilang masuk ke Partai Demokrat Ternyata tidak ada Bell out itu Bu, di luar negeri pun ada DPR kita ini memang anak kecil Bu PK, seperti Almarhum Gus Dur bilang Sekarang Bu, siapa yang n i m p a sambit Itu、uh, ketua DPR Itu harusnya juga sama Bu Itu pelecehan, Bu, kepada ketua DPR. Sebagai rakyat Indonesia yang baik, yang punya logika, pikirannya panjang, itu tentu itu nggak ada masalah, Bu. Memang dasarnya memang b a n n y a memang bank jelek. Waktu itu saya masih kerja di bank, itu kasusnya memang udah jelek, Bu, udah bokrok. Sering pinjam-pinjam uang ke antar bank. Nah, itu dia selimutin, Bu. Dia jual dolar, Bu. Masuknya itu bukan ke kantong perusahaan. Kerugian masuk ke kantong perusahaan, keuntungan masuk ke kantong Dewi Tantular dan Robert Tantular. Itu masalahnya di situ harus diselidiki. Nih Yang bodohnya rakyat Indonesia, kenapa mau nabung di bank situ? Ketan banknya udah b o g b o k gitu loh Bu. Sekarang n i ya saya nggak percaya sama anggota DPR. Sama semuanya saya nggak percaya. Nanti 2014 jangan tusuk udah gitu aja. n g g a k ada partai, nggak ada apa-apa, ada titik gitu. n g e j a n jadi presiden masing-masing aja, gitu aja Bu. Terima kasih Bu Eli. Pak Sujana, selamat pagi. Selamat pagi Bu. s i l a k a n Bapak. Iya、uh, Menurut saya ya、uh, Almarhum Pusudur itu betul itu. Saya dari dulu juga sudah melihat、uh, Mengikuti terus ya Jadi Sebetulnya kalau kita bisa、uh, Apa namanya Kedepan tuh ya Memang kalau bisa ya b u p a r i n aja a Di PR itu Karena ya ricoh-ricoh gitu Bikin jalan jadi macet dan Sebagainya Jadi n gak ada hasil yang positif gitu, ya. Kepentingan Kelompok, kepentingan pantai, dan kepentingan individu a j a Kalau bisa rakyat, kan rakyat yang memilih ya. Kalau bisa rakyat t u h menyatakan mosi tidak percaya lah kepada DPR. Sehingga DPR itu kalau bisa u d a h ditiadakan a j a Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Sujana. Pak Paulus selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Silakan. Iya, Bu ya. Saya sangat setuju dengan almarhum g u s d u r Bu. Sebagai anggota DPR, Bu. Mereka tidak bisa membedakan seorang anggota legislatif dan seorang preman berdasi tingkah laku mereka tidak mencontohkan wakil rakyat bu halo ya silakan lanjutkan bapak mereka punya wakil partai kita lihat tingkah laku mereka bernyanyi berteriak-teriak bahkan ada yang merokok di dalam gedung terhormat tersebut mereka tidak pantas menerima gaji dari rakyat ibu dengan berbagai fasilitas yang serba mewah gitu aja terima kasih ya pak p u l u s pak Iwan selamat、so、pagi マンナイダーナベオアクラスブギトクリアタネコパ y a p a i a n SYAKA y o b r i y a p a m p s t a g i a k a m y a a m a k a m kericuhan pada saat uh, sidang uh, yang pertama ya mungkin yang saya akan、uh, apa, simpulkan bahwa、uh, pimpinan sidangnya tidak memiliki kahlian untuk、uh, memimpin satu sidang yang sebesar itu Bu sehingga、uh, terjadi apa, kerusuhan yang ada di dalam dan g u r u saya sebagian besar dari anggota DPR Memang seperti yang Almarhum Bapak k i t a Gus Dur katakan Seperti teman kanak-kanak bahkan Ada yang melebihi Dari itu Jadi sekumpulan orang-orang barbar u Di gedung DPR Ya seperti yang kita lihat kemarin Pada saat Kudus Marham memberikan、uh, Hasil pandangan terakhir Jelas、uh, disorok oleh Kamera t diisi、uh, Roy s u r y o Uh, uh, bahkan kalau boleh d i s e b u t itu lebih dari anak TK, jadi seperti di Taman Safari, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Pak UMP. Pak Hendry, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, silakan Bapak. Ya, itu kalau dibilangin Partai Demokrat kepanasan itu nggak ada, Bu. Soalnya di pemerintahan itu dia harus menjaga kestabilan pemerintah. Jadi, kalau... Dana yang keluar dari belot itu kemana? Itu, itu boleh diperiksa. Tapi kalau kebijaksanaan belot itu oke-oke a j a Kalau dananya kemana? Memang ada yang salah itu boleh diperiksa. Itu benar. Tapi di otak-otaknya anggota DPR ini udah jahat s e m u a itu. Itu mau, mau jatuhin untuk me menggagalkan apa itu kelangsungan lancarnya pemerintahan itu. Karena mereka itu bukan demokrasi, bukan belum bisa berdemokrasi. soalnya hanya titipan-titipan dari ketua umumnya lihat di Demokrat itu、eh, pengusaha besar gak ada di, di partainya itu kalau yang masih, masih, apa itu, masih aktif kecuali di partai seperti Golkar lihat tuh a k r e s sekali itu matanya i d a t n y a itu licin semua itu mau apa itu tujuannya itu tuh jahat itu hati-hati itu terima kasih Bu i ya terima kasih kembali Pak Mahmara selamat pagi Selamat pagi s i l a a k n Ya, Jadi saya mau mengomentar、uh, Ada dua hal Yang pertama dari、uh, Anggota DPR sendiri Saya pikir memang Kalau dikatakan elit Apa yang d i p e r k o n t o n k a n kemarin Itu sangat jauh dari、uh, Keelitannya Jadi apa yang dikatakan alamah Itu benar adanya Terus dari sisi subtansi s Yang disidangkan、uh, kemarin Sebenarnya masalahnya Hanya sepele Jadi kalau semua pihak Memang ingin mencari kebenaran n Gak g perlu ada pansus n Gak g perlu ada sidang paripurna Dari awal Sikap politik baik pemerintah maupun DPR Sudah mengarah ke sana Saya kira itu aja, terima kasih ya, Terima kasih kembali Dan yang terakhir Pak Muhammad, selamat pagi, pagi. Silahkan <tuh> Pak Saya mau kasih sedikit tanggap sebelum yang ini Jadi kedua sebelum saya Itu dia tidak tahu. Partai Demokrat itu banyak pengusaha hitam itu. Saya kasih contoh salah satu. Nursalim itu. Yang kedua lagi, itu bos Yadaro itu. Itu semua penyandang dana untuk kampanye Demokrat. Siapa bilang dia n g g a k ada pengusaha di situ? Itu kelihatan itu. Asuransi jahe proteksi itu punya siapa? Coba tolong dicek. Itu yang punya siapa? Tolong、nah, coba dicek. Dan dia nyumbang berapa itu ke Partai Demokrat? Jangan asal ngomong aja itu. カロスダカラカラサディリマ、デモクラビサイネハリスナパカルカナトロンソンボ、イトサディア、イバカシ。